Ini lagu tercipta Karena gue cowoknya setia Jangan bisa nanti Jangan paling nyanyi bareng ya Tanah Air Indonesia dan semuanya jangan lupa like dan komen video aku ya dan jangan download video apapun yang diterjemahkan. Jangan lupa di subscribe channel Favorite Perdana Records. Thank you.